Assalamualaikum Saudara-saudari, berita malam edisi hari ini Sabtu 23 Juli 2016 dibacakan Ardian Syah. Ratusan penumpang yang terlantar di Aceh Selatan tiba di Simelau. Seorang calon jemaah haji PD berangkat tahun ini karena sakit. Mayat penuh luka, senjata tajam dibuang di perkebunan sawit. Ikuti juga sajian berita lainnya yang dirangkum tim FM.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 Darlun ratusan jiwa masyarakat Simelu yang dilaporkan terlantar di Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji Aceh Selatan sejak sepekan terakhir akibat tidak beroperasinya kapal feri karena faktor cuaca kini telah tiba di Simelu menyusul beroperasinya kapal feri dari wilayah kepulauan itu Sabtu Petang. Kapal perdana yang mengangkut ratusan penumpang tiba di Simelu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat setelah 8 jam lebih berlayar dari Labuhan Haji. Setiba di Pelabuhan Kuta Batu, Simulu Timur, puluhan warga Simelu dengan pemerintah daerah setempat menyambut penumpang yang terlihat cukup kelelahan. Ratusan nasi bungkus dan makanan ringan langsung diserahkan kepada penumpang yang baru turun dari kapal. Petugas BPBD Simelu Dinas sosial Dishub Komintel, serta beberapa relawan ikut membantu menjambut ratusan penumpang yang telah terlantar berhari-hari di Aceh Selatan. Wakil Bupati Simlu, Hasrul Edyar, juga ikut menyambut penumpang, mengatakan Pemkap Simlu akan terus membantu demi kelancaran pemulangan warganya yang tertahan di Labuan Haji. Selain mengutamakan penumpang, truk yang membawa sembako juga diprioritaskan untuk menyeberang. Sudarlun, seorang calon jamaah haji asal Kabupaten Pidi bernama Syarifuddin Sungut, 70 tahun, warga Gampung, Ketapang Sangge, Kecamatan Pidi, Yang masuk dalam kloter 6 dipastikan gagal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini karena sakit. Kasih haji dan umrah kakak menak PD M.Yusuf S.A.G. mengatakan jumlah C.J.H. PD yang berangkat tahun ini 324 orang dari 111 laki-laki dan 213 perempuan. Namun dari jumlah tersebut seorang C.J.H. bernama Syarifuddin Sungud gagal berangkat karena sakit. Posisi Sarifuddin Su'un akan diisi CJH lain sesuai dengan nomor porsi. CJH PIDI akan masuk asrama Haji Banda Aceh pada 15 Agustus berjumlah 215 orang, merupakan kloter 6. Sementara sisanya tergabung kloter 7 dan akan masuk asrama 18 Agustus. CJH termuda asal PIDI tahun ini yaitu Mustakim dan Zahra Turaini, keduanya berusia 20 tahun. Sedangkan CJH tertua bernama Tengku Muhammad Daud bin Tengku Husin berusia 90 tahun. Dalun mayat pria penuh luka bacokan ditemukan di areal perkebunan sawit di Kecamatan Galang, Serdang, Sumatera Utara. Polisi belum berani menyimpulkan motif pembunuhan sadis ini karena masih mengumpulkan keterangan saksi. Amunangan Sipangkar, 34 tahun, ditemukan tergeletak bersimbah darah pada Jumat malam diyakini pria yang berdomisili di Medan Amplas ini dianiaya di tempat lain. Hal itu berdasarkan ditemukannya sebuah karung beras tidak jauh dari tempat jasad korban terbaring. Kasatres Krim Polres dili Serdang AKP Fatir Mustafa mengatakan terdapat banyak luka bacokan di jasad korban. Informasi yang dihimpun luka itu diantaranya terdapat di telinga, pelipis mata, dan salah satu jarinya putus. Diduga korban diserang dengan senjata tajam. Sejauh ini polisi belum menyimpulkan motif dan pelaku yang dicurigai. Namun beredar isu jika korban dihabisi orang yang dikenalnya. Informasinya korban terlibat permasalahan serius yang mengakibatkan dendam. Jasad korban saat ini telah berada di rumah sakit Bayangkara untuk keperluan autopsi. Dalun pemerintah Kabupaten Benar Meriah memprogramkan setiap kampung di daerah itu bisa menjadi tujuan agrowisata. Asalnya kabupaten yang berada di wilayah tengah Provinsi Aceh tersebut merupakan daerah perkebunan kopi arabika serta penghasil tanaman muda. Kadis Perhubungan Telekomunikasi Informatika dan Pariwisata Bener Meriah, Dr. Andes Hailey Yoga mengatakan, pihaknya mulai merancang bagaimana setiap kampung di Bener Meriah bisa menjadi tujuan agrowisata. Selain daerah perkebunan kopi arabika serta penghasil tanaman muda, Kabupaten Bener Meriah juga memiliki sejumlah potensi objek wisata seperti pacuan kuda tradisional, pemandian air panas serta air terjun Tansaran Bidin dan Monumen Radio Rimbaraya. Menurut Haily Yoga, selain potensi alam di Kabupaten Bener Meriah yang mendukung untuk pengembangan agrowisata juga berkaitan dengan program Presiden Joko Widodo yang menekankan untuk peningkatan di sektor agrowisata dan agrobisnis. Karena itu keterlibatan sejumlah pihak sangat dibutuhkan dalam menciptakan kampung-kampung di Bener Meriah bisa menjadi tujuan agrowisata. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evan. sebanyak 56 unit rumah dari 100 rumah yang dijanjikan dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kini kondisinya telah 7 bulan terlantar. Pasalnya para desa tidak berani membagikan rumah tersebut karena belum cukup kuota sesuai dijanjikan ketika dibangun September 2015. Informasi yang dihimpun lokasi pembangunan 100 unit rumah bantuan untuk nelayan berada di kawasan Ulerubik Barat, Kecamatan Senedun. Rencana awal pembangunan rumah dengan tipe 36 itu menghabiskan anggaran 7 miliar rupiah. Namun hingga Desember 2015 yang sudah terrealisasi 56 unit. Warga di kawasan itu telah menunggu tahap kedua karena dijanjikan pihak kanan saat itu akan dibangun tahap kedua pada 2016. Tapi hingga Juni 2016 sisanya 44 rumah lagi belum terealisasi. Ternyata setelah 56 rumah selesai dibangun, pihak kanan langsung meninggalkan rumah tersebut. Karena itu warga berharap pihak kementerian segera membangun 44 rumah lagi sehingga rumah itu dapat segera diserahkan kepada warga. Sementara Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Utara Azmi mengatakan sisanya 44 rumah akan diusulkan kembali ke kementerian. Untuk sementara rumah yang telah siap dikerjakan bisa dibagikan kepada warga yang lebih prioritas. Sudarlun kerusakan dinding saluran irigasi paya abu Senebu Rawak Kecamatan Pesangan Biren. Yang terjadi sejak dua minggu lalu kini dalam perbaikan. Diharapkan beberapa hari ke depan perbaikan selesai sehingga suplai air untuk ratusan hektar sawah kembali lancar. Pelaksana UPTD irigasi Biren, Bustami, mengatakan penanganan dan perbaikan dinding saluran irigasi paya abu, Senebu Rawa kali ini selain mengecor dinding yang patah di bagian atas juga dibangun 30 meter tanggul beton sebagai penahan agar tidak rusak. Pekerjaan diperkirakan akan rampung beberapa hari ke depan. Beberapa petani mengaku sudah terlambat menanam padi musim tanam kali ini karena suplai air terganggu sejak dinding saluran irigasi paya abu senebu Rawa mengalami kerusakan. Para petani berharap perbaikan segera selesai sehingga suplai air bisa lancar kembali dan petani dapat menggarap lahan sawah. Karena saluran irigasi paya abu senebu Rawa mengairi 3.500 hektar sawah di tiga kecamatan. Darlun kunjungan turis Eropa mulai membanjiri Kepulauan Banyak Aceh Singkil. Bahkan seluruh bungalau yang ada di lokasi objek wisata seperti Pulau Sikandang telah penuh. Ketua himpunan Pramu Wisata Indonesia HPI Kabupaten Aceh Singkil, Satiman Brutu mengatakan, dalam puncak liburan negara-negara Eropa kali ini, objek wisata Kepulauan Banyak merupakan salah satu destinasi yang dikunjungi. Saat ini wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Banyak mulai meningkat. Hampir semua bunga lau yang ada di Pulau Banyak sudah full. Selain turis asing, Pulau Banyak juga dipadati pengunjung lokal, terutama yang ingin mengikuti lomba mancing tradisional. Para wisatawan juga tertarik dengan festival budaya serta jamuan makan adat yang diselenggarakan 24 dan 25 Juli. Sayangnya membludaknya turis lokal dan mancanegara sejauh ini belum menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD bagi Aceh Singkil. Ini terjadi lantaran terbentur belum adanya kanun yang mengatur hal tersebut. Dari newsroom Serambi Tanjung Permeskiand berita malam edisi Sabtu 23 Juli 2016.